Bagaimana sikap kita menghadapi masalah warisan, merasa, kita merasa, berasakan ilmunya, ada ketidakbenaran seperti warisan itu hak atas, si penerima warisan itu hak, itu tidak berhak atas warisan Bagaimana penerima warisan tidak berhak, oh maksudnya mungkin salah membagi Tetapi jika kita debatkan yang ditakutkan akan terjadi keributan dan Penilaian buruk dari tetangga masyarakat kepada yang mengurus membenarkan soal warisan Baik, ada mungkin sebagian orang yang tidak berhak menuntut warisan Paman menuntut warisan Sementara ponakannya ada yang laki-laki, enggak -laki. benar Karena paman dipikir dekat Nah, caranya bukan anda Wahai kaum yang punya masalah warisan Jika anda ingin menyelesaikan permasalahan warisan Jangan yang berbicara yang punya hak Satu ya Jangan yang berbicara yang punya hak. Sebab kalau yang berbicara yang punya hak nanti dianggap urusan rebutan. Ambil orang lain khususnya orang soleh. Misalnya Anda bersedisih tentang waris, bukan Anda yang boleh bicara. Sebab kalau Anda berbicara akan Anda dituduh oleh orang, oleh saudara Anda sendiri. Biar orang lain yang berbicara. Ini Kalau Anda yang berbicara ini yang bertanya. Kalau Anda dalam keluarga Anda bersengketa urusan waris atau waris diambil oleh orang yang tidak berhak, bukan Anda yang berbicara. Sebab kalau anda yang berbicara memang akan terjadi permusuhan Ambil orang yang bisa dipercaya Hakam penengah di tengah di kalangan mereka Yang bisa dipercaya dengan ilmu, dengan bijak, dengan hikmah Untuk menyentuh hati mereka Dan kemudian kami himbau kepada para ustadz yang kedatangan orang Untuk menyelesaikan warisan Tolong jangan segera memberi jawaban jika belum kumpul semuanya Kadang ada orang jahat datang ke kiai tanya warisan Bukan ingin bagi waris Cuma ingin ngintip jatahku berapa Kalau ternyata jatahnya sedikit bingung dia Makanya harus datang semuanya Dan setelah datang jangan serta-merta membagi waris Kalau pembagian waris ilmu 24 jam Paling gampangnya ilmu Akan tapi menyentuh kesadaran semua Yang tidak berhak jangan ngambil Yang berhak ngambil sesuai dengan haknya Disentuh kesadarannya untuk ini Sebab yang namanya warisan itu setannya amat gede Bukan saja orang kaya yang rebutan waris Orang melarat pun bisa saja anak anaknya rebutan tiker dan talam dan panci Dan bukan saja orang bodoh Orang alim pun ternyata kiai ninggalkan dua anak, rebutan pondok, rebutan kantin. Hati-hati. Ini terjadi. Karena urusannya adalah iblis dan setan yang sangat gede. Jadi diberi kesadaran tentang pembagian waris. Maksudnya mengambil haknya saudara adalah dosa amat gede. Tiga dosa yang dilakukan sekaligus. Memutus tali persaudaraan, mengambil haknya orang lain, durhaga kepada orang tua.